Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini selasa 8 Januari 2019 dibacakan Syah Bupati Aceh Tengah rotasi 230 guru dan kepala sekolah. Tebing penahan jembatan balai panah kembali longsor. Masa pertanyaan bantuan sosial dan rusak kantor Suro Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang lebih rangkum tim News Serambi FM rita malam ini juga bisa ada dengkan di Radio Lower 94,6 MV Mac Tenggara Radio Sitis 94,4 FM Loksmawe dan Radio Amanda 104 event Takenon berita dan laporan sengkapnya dari murum Seram event Su Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar menggelar rotasi tenaga predididik yang berlangsung di gedung Umi Pendopo Kenngon Selasa pagi. Mutasi dilakukan dengan menggeser sebanyak 230 guru dan kepala sekolah tingkat SMP, SD, dan TK di lingkungan dinas pendidikan setempat. Guru yang dimutasi dan dipromosi menduduki jabatan baru sebagai kepala sekolah dan sebagiannya hanya mengalami pergeseran tempat tugas. Mereka yang dirotasi dengan rincian kepala SMP 52 orang, kepala SD 160 orang, dan kepala TK sebanyak 18 orang. Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar mengatakan, Proses mutasi ini sudah didasari pertimbangan dan penyesuaian dengan Permendikbud nomor 6 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Darlun Tebing penahan jembatan Bali Panah di desa Tepin Mane, kecamatan Juli Biren yang pernah longsor saat banjir melanda Biren pertengahan Desember lalu kini kembali longsor. Longsor terjadi Senin malam kemarin setelah hujan teras mengguyur kawasan itu. Dampaknya arus lalu lintas terganggu dan jembatan dikhawatirkan ambruk. Kawasan yang longsor adalah pada tanah timbun yang menutupi longsor sebelumnya. Syamsul, 52 tahun warga setempat, mengatakan terjadinya longsor pada tebing jalan dekat jembatan balai panah karena derasnya hujan sehingga tanah timbun digerus air. Timbunan tanah pengaman jembatan pada sebelah kiri dari arah Biren longsor semua dan dikhawatirkan membahayakan pengendara. Untuk menghindari musibah, masyarakat memasang batas pada jembatan tersebut agar kendaraan tidak melintasi pada bagian kiri jembatan karena bagian bawahnya telah longsor. Pejabat pembuat komitmen Birenta Kengon pada Dinas Cipta Karya Aceh, Hengki Dermawan, mengatakan pihaknya telah mendapat laporan terkait longsor pada lokasi jembatan Balai Panah yang telah ditimbun beberapa waktu lalu dan segera ditangani secara darurat. Berlun sekelompok Masa yang mendatangi kantor camat Suro Singkil Senin kemarin melakukan perusakan kantor camat. Perusahaan dilakukan dengan melempar jendela menggunakan batu hingga kacanya pecah berserakan ke lantai. Informasi yang dihimpun peristiwa ini bermula ketika puluhan warga bulu semua mendatangi kantor camat Suro. Mereka mempertanyakan dana bantuan sosial korban konflik 13 Oktober 2015 lalu. Namun Masa merasa tidak mendapat penjelasan sesuai harapan. Kondisi ini menyulut emosi masa sehingga terjadi pelemparan kaca jendela kantor camat. Aksi emosional massa membuat pegawai kantor camat ketakutan hingga berlarian. Keberingasan warga berhasil diredam setelah ditenangkan Muspika Suro. Perwakilan warga pun diajak melakukan mediasi yang dihadiri Camat Suro Abdul Hanan dan Muspika Suro. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Sudarlun Wakil Bupati Biren Dr. Muzakar Aghani selasa pagi meresmikan satu unit mobil pustaka keliling bantuan Perpustakaan Nasional RI 2018 yang tiba di Biren beberapa hari lalu. Mobil yang dirancang khusus ini dilengkapi dengan rak buku, fasilitas lainnya hingga pustaka digital. Sekretaris Perpustakaan dan Arsip Biren Zawazir mengatakan selain dibantu satu unit mobil pustaka keliling, Perpustakaan Nasional RI juga memberi bantuan berbagai jenis buku bacaan untuk anak-anak dan masyarakat. Buku tersebut antara lain menyangkut cara bercocok tanam palawija, seperti cabai, kacang panjang, dan buku lainnya. Menurut Zawajir, bantuan mobil pustaka ini berkat usaha yang dilakukan salah seorang anggota dari DPR RI Asal Biren, yaitu Dr. Andes H. Anwar Idris. Mobil pustaka keliling tersebut nantinya akan mendatangi sekolah yang lokasinya terpencil untuk meningkatkan minat baca anak dan masyarakat. Sementara wakil bupati Biren Dr. Muzakar Agani mengharapkan kehadiran bantuan pustaka keliling dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk mendatangi sekolah terpencil. Sudah lun 4 kampung di Aceh Singkil di Mekar menjadi desa persiapan Masing-masing kampung yaitu Silakar Udang di Kecamatan Kota Baharu, Lai Cikala di Kecamatan Surobaru, Mukti Harapan di Kecamatan Singkohor, dan Kampung Danau Pinang di Kecamatan Danau Paris. Sebelumnya empat kampung tersebut telah ditetapkan menjadi desa persiapan. Namun pada 2016 dibatalkan hingga akhirnya ditetapkan kembali pada tahun ini. Penetapan empat kampung menjadi desa persiapan itu diikuti dengan pengangkatan pejabat kepala oleh Bupati Aceh Singkil Dul musrid Kabak bak pemerintahan seddakab Aceh Singkil, Azwir, membenarkan telah dilakukan pemekaran kampung menjadi empat desa persiapan. Dengan dimekarkannya empat desa persiapan, maka jumlah desa di Aceh Singkil bertambah. Gardlon MT, 24 tahun, warga desa Ujung Baro, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, diringkus polisi di Banda Aceh, Senin kemarin. MT ditangkap karena membawa kabur sepeda motor milik Muhibudin, 23 tahun, warga desa Latung, Kecamatan Senagan, Nagan Raya. Kasateri Skrim Polres, Nagan Raya, AKP Bobi Putra Ramadhan Sibayang mengatakan kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh MT terjadi Rabu 26 Desember 2018 di desa Jeram, Kecamatan Senagan. MT membawa kabur sepeda motor milik Muhyibudin jenis Honda Supra-X dengan nomor polisi BL4911PH dengan modus berpura-pura meminjam sepeda motor korban saat sedang dipinjam oleh Jud Ilham Badawi. Usai membawa sepeda motor ini, MT kemudian tidak pernah kembali lagi ke Nagant Raya. Muhyibudin yang merasa ditipu melaporkan kasus ini ke Mapolsek Senagan pada 2 Januari 2019. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan. Polres Nagan Raya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Banda Aceh untuk menangkap MT. Akhirnya tersangka MT berhasil ditangkap dan sempat diamankan sementara di Mapolresta Banda Aceh. Kemarin tersangka dijemput pihak kepolisian Polres Nagan Raya untuk menjalani proses hukum atas perbuatannya.